Tembok. Kalau ini tidak, ruangnya bersambung Menjadi satu ruang Pintunya yang banyak Yang mana yang baik Apakah Jokowi baik mas Baik Prabowo baik Sopomeneh a a n g i Prabowo itu salah satu Yang diperintah Jadi ada beberapa satuan Yang diperintah Untuk Mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97 ya. Nah sialnya Prabowo itu ketika dia menculek tapi tidak, di, tidak dimusnahkan Terus jadi orang hilang itu Yang diculek oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat Makanya sekarang mereka ikut Gerindra Memang diculek はぁはぁうぁはぁはぁはぁ a ぁはぁはぁはぁ i ぁはぁは a はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁは もし私は、私 n 私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、a は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、u は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、は、私は、私は、私は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、 Atau kalau nggak dikirimi makanan, ya makanan yang ada di tetangganya diambil, ya ndak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya. Arif Jalul Orawani kan begitu. Jawa Serapong Guncono. Teman-teman bilang mau dituntut cak. Lune aku nuntut orang yang pernah bawa si tak tuntut, sambrut tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut k a d e dengan pasal apa perbuatan tidak menyenangkan.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 なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなん a なんでなん t なんでなん a なん a なんでなんでなん n なん n なんでなんで a ん s なんでなんでなんで n んでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでな jadi kita tuh tidak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja politiknya juga tidak mau politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak mbah-mbah kita kan tidak mau t ん h kan nggak mau kita ya, sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba tak kayak daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu lawyer Giopo coro Mojopahit a s a y a aku k e w a maru tak a y tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga. Sebelum ada Muhammad, bahkan s e o a l salam ya, itu sudah ada 172 pasal. Hukum resmi dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri. Bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri. Karena apa? Asal-usulnya karena si anaknya ini, apa namanya? Eh, eh, ada or,、eh, Raja. a ンバークリ a ンタウ a タウン a ウンタウンタウ k a ウンタウンタウンタウン e ウンタウンタ a ン a ウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウン a ウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウンタウ n タウンタウンタ y ン n g ini dipamer-pamerke. o ra コトー、ウォンカリングジュー、ラッ a イン、マスクイン、ギブ、スウケイン、ディア、キャナティア、メンチェ n ト、タングジャン a ン、ダンラン、ダン i ラ a イ a ティアティペンガ、オ n イプニア、カナ、キ i ナ i n タ、ポリチ a ー、カイト、ムヒナ、オラン、オ a ン、ライン、ムヒナ e ェイ、サイ e ーポンとインターネット、ヒナ、アンカップ、サモア、ヒナ、アン、サモ a カポンチュータン、サモア、オランディ d e ランニー、プラ a ト、ト、パナウド。 Internet adalah tempat di mana kita bisa n g i r i m rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas. Kan gitu. Ya, serapapalah. Ini adalah peradaban pengecut.、Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita e m a n g tidak mau jadi orang Indonesia. Politik n yang di politik Indonesia, wong aman, di aman, demen, u d i empat, lima. Kita tidak punya orang tua di negara kita ini, tidak punya panembahan, tidak punya parenthak hukum, tidak ada MPR seperti dulu. パンダポニャポノカワン、チュパーキタ a ィ a ポニャポンバケン、トゥガス、アンタランバ a ン、カラティ a グ、ナンバケン、パンタス、バケン、a ナハヤムー、a マカチ a マ a sama perdana menteri tidak boleh kan kita tidak usah pakai、er, p r e s i d e n s i サマ、パタナムン、チュー、ダプレ、カンキ rapa パケ、プリジェン、シー、ラパパパン、アン、アンギル、rono ものの、ouais、う一度言うと、ね、もう一度言うと、もう一度言う n もう一度言うと、もう一度言う a もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度 sehingga harus bermusawarah dan mufakat terus sama dengan bendahara dan kasir kasir berhak menentukan tapi tidak bisa membayar eh bendahara bisa menentukan tidak bisa membayar kalau kasir bisa membayar tidak bisa menentukan sehingga harus terus-menerus ada kerjasama persuami istilah antara bendahara dengan kasir jadi kita k emang tidak mau jadi orang Indonesia、kok. mana coba mana Indonesia-nya tuh mana I love Indonesia.I love Indonesia.I love Indonesia.I love Indonesia. Kalau mau ketemu di Katipiro, the rate itu Indonesia. Tuh Indonesia, menunggui uang Indonesia yang menunggui. n a Arab Sadis kene tak, Jutui Sadis ya t a n a Arab c u g l a i sikele kene tak pecah. Diancam di cuglaik i k e l u l p e c e k a n itu uang Indonesia lah menunggui. Arab nengok nengen libat kyuwo nyet nyonge kita, ah k i t u Itu orang Indonesia, e n d a k ada Dimanapun di seluruh planet, e n d a k ada Ada orang naik motor, mau belok kanan Sekogiwa, nyit Ada mobil-mobil motor Diliwati KB, itu hanya Sok-sok mobil bareng Mobil ya wani Nyit, yang diki motornya wani Dan itu hanya orang Indonesia Jadi orang Indonesia itu orang yang dasar c u m a tidak di パパアナギドコンポジションはパパ i ナギドコンポジションはパパアナギドコンポジションはパパアナギドコンポジションはパパアナギドコンポジションはパパアナギドコンポジションはパパアナンポジションアナギドンポジションはパアナギドコンシンはパアナギドンポジションはパアナギドンポジショナギドコンポンはパナギドコンポジシンはパアナギドコンポジションはアナギドコンポジションはパアナギドコンポジションはパアナギドコンポジショ カンガティペチャーニングラインアンガーリクンティティアンナイソコンポシシシンドレットクエイオンドティアンナクウィブシングエイソー、コンポシシシンドレットバレクエイオンドティペチャーニングライ e アンガーリクンティティアンナクウィブシ i グエイソー、コンポシシシエイトレッ e バレクエイオンドティペチャーングラアガリングエイソー、コンポシエイトレットバレクウィブシイエイソー、 アパパムルウィシンソロンビエン、アアンドゥダアダ。エナイパパンディングゥグゥイ、ササンソロウ、サンソロウ、ムシャルウンソロパパムルウィシャルウィシンソロウ、アアンドゥグゥイ i ーダアンドゥエイガーダア i ドゥエイガーダアンド a エ a ガーダアンドゥエイガーダアンドゥエイ a n ダ a ンドゥエイガーダアンドゥエイガーダアンドゥエイガーダアンドゥエ a ガーアンド apa mereka ゥエイガーアンドゥエイガーダ Mungkin ada kegiruan-kegiruan kecil, ada kerasuan-kerakusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, i t u itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan Anda kan tidak tega menawarkan diri、toh. gitu loh, enggak. Aku anu loh, apa k lo h tadi p r e s i d e n a k u l u h i u k a o h loh, loh, loh, loh, a o h loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, l o Nah ada yang enggak, Itu kan soal t i d a k tau h malu gitu tuh i d a k ada masalah Tapi kalau baik-baik semua Masalahnya mas Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya Sedemikian ruwetnya Sehingga tidak cukup Hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik Nek u a n g apik Tok malah n e r mas Yo apik u a t Sekti Raiso ditembak o Raiso sedih Rodoedan Wani nekat 何故で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 よ p k ぴよ、の。ねん p d i peki、プレマン、アサルスウレ、ねんぷりとダディフュパティカン、キルマラクルムカン、ポケウカウカウアイアティ、イスラムカペ、アヘレクプ a ア、トゥスミングカトゥア、エアラメルソラチャマ、アモサオラトメルソラチャマ、アヘレ、チュモアン、g レレレン、スウェ、モサセフュパティカオランガタケペンアチェアネゴマシュウ s シュペンアチェアンドティネゴマエ。カミトウ、ヨナゴノシサマチリティケン、マチリティア、シュ u セタディサンティ。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 Berarti nanti akan mempersidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS. Kan gitu kudu nih. Yang ada dodol soto i i ya, y n g a warung soto ya dodol soto. Saiki orang? Orang? Gitu loh. Saiki itu s o p o w baik, bisa harus s o p o w b a i 新ぽいの パンダ、新たに a レ d ント。カタイライソーポチプル、シンティポドケマラシンライソーポポラピエゴミシャルペル、アンキコーラノオンオーンチキコーラマラユト。メンマラクロン、マラクロンシェーポメン、ラワンキャンピング。ポメネラタウプルペル、オラタウオラタウティケイペル、ランピング。 Ah, ketika lawan mulai mikir bingung ada pemain lain tiba-tiba r e b o s memasukin bola, kan bisa gitu hidup ini sangat luas justru presidennya n gak g cocok sama eskalasi pemikiran kita mungkin ya gak ada masalah RBI Gusti Allah, Gusti Allah, Allah karena para p e n g o p o k gue. mulanya makanya r i d h o sama Allah supaya kita diriduai sama Allah kalau menurut pikiran kita ya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 マガニャ、インプランプランサントンティングモロツァイアンベンダーてーいポートレポートランプランサントラジルラス パパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパ u がパパがパパがパパがパパがパパがパ n がパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパパがパがパがパパがパパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパがパが プロの人はプロの人はプロの人はプロ i 人はプロの人はプロの人 e プロの人はプロ e 人 g プ e i 人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプロの人はプ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 Napas Baji,、nah. m a r i n g u n u k begitu oleh sembilan persen dilupakan, telpon aku, Ya Allah cak e Masya Allah cak pokoknya aku bagian nununukuwi. パキャンゴンゴー。あなたはパキャンゴンゴー。あなたはパキャンいンゴは Bongkar、oh, a g u gak sombayar ya gue. <laughs> orang baik sekali, Romai Ramai t u orang baik sekali. Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu ini itu. Itu orang baik sekali, sedemikian baiknya Romai Ramai t u Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. <laughs> Ngerti ya? Ngerti ya, Mas ya? t a d i Parameter musala, yang dibutuhkan tuh kelengkapan kelengkapan karakter yang berlabilirin-labilirin. Mau jadi g u tuh jadi pawang, g u tuh jadi semacam macam, berpokok yo satrio, satrio tuh lengkap juga, ya intelektual, ya jagoan, ya apa, nih yo pinandito, nih cari jar, jar, n i r o n g g o b a n y a Pinard itu artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya kawaskitan, lantip waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah Sini Sian Wahyu. Aneh gusti Allah i ya Arab nggak Wahyu s o p a penyambung, k a r n a r o b a t saya Arab berbedain, a a b ngopo gue. Upama p r e s i d e n n y sekolondong loh ya penwai nyewo gitu kan sebelum m a n g tahun u p a m a n e jurong sasi g u orang j e n a sandet menurun a u p a m a n e u p a m a n e loh ya jadi menurut saya anda jangan jadi beban semua itu jangan jadi beban a n d a i kan pun anda punya k e t i d a k e n a n a n sama kiri kanan ke orang nyoblos y o w o s kau nang OTPS coplosan sakarmu Gue harap milih s o p o gue podoh api, eh k o Podoh, eh. n e k soal mengatasi masalah, orang iso mengatasi masalah. Berang, tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep m u d a k a r m u a n a s feminin dan maskulin, karena presiden Indonesia itu harus m u a n a s harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden, itu soan k e k e d u t a a n besar Amerika. Karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, n Itu kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan? Dia maskulin, dia yang maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin i yang ditanami, c e t a tau gue? Nyalami tau gue? k e j e b o Imam merahamli. a Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi, apa saja, kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41, segala itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin. Dalam arti, yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin. Bukan wongin g i n i n g i n i n j u r k u r u r a Feminine itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik Dia tidak akan mengatakan Go to hell with your a g e Amerika di setrika Inggris di lengges n e k w a n i ngomong ngunu langsung disikat Itu zaman Bung Karnobian Makanya Bumega harus cari orang yang kayak bapaknya kalau n d a k seumur hidup beliau akan menyesal karena bapaknya sudah menangis-nangis sekarang ini nun k a n d a n o l o anakku <Sanly> <Sanly> ini t a k dawakno gak situ capres ini シュタ、シュタ、トゥポかャナ、トゥプラパ、トゥアコンセントラシナンバーナーサトゥーラケーチェ p a ュ t ネグメケルチャプレシヤ、シャヤ、オケドムシャリアン、ユンセブウ、イニキタパスティ、キャナバクトキタパスティンダチョコビニー、ヤ、ダオバヤ、ロトトラチリラオバヨヨ。 kuat w a w a k itu nanti tanya sama pak dokter bener lah tuh caro-caro u r i p kayak gini kipi. gue menyalahi ilmu kedokteran 200 tahun a、oh, p o i d i lunggo petong jam ranguyo ramangan rangung eh lanang wedok campur l u aku wedok tau lagi hadar deh ya. karena di m a i a h kesadarannya tinggi Kesadaran kemanusiaan Bukan kesadaran gender Kan gitu kan Sehingga perempuan tidak ingat dia perempuan Karena kesadarannya adalah Kesadaran dia manusia Yang laki-laki juga tidak terus ngelanangi n o n d i lanang, lanang Lanang, lanang Ini manusia, disini manusia semua Gitu ya kira-kira ya Huyumuyur acetoy u y u m u y u r a c e d o y Oke, satu nomor lagi ke, letor dong, letor dong. <tuk> Ayo basi dielangi Doni. Brang, tolong ceritain rencana meskipun belum jelas mengenai hati Garuda, Brang. Sekalian l a g ini, sekalian lagu, s t y l wah ya lagu ini, ono n a o -no、kable tak s t e l e ke. チェック h ップ あななあ。 Harus ada pemutusan generasi ini Maksudnya begini Harus ada generasi yang berani menentukan dirinya sendiri Dia tidak hanya hasil masaan Mengikuti meneruskan budaya dari Yang generasi sebelumnya Ini Anak muda ini lagi Kita ini didukung oleh waktu Sebenarnya Karena tinggal menunggu waktu yang tua-tua nanti juga bakal hilang Orang masuk Orang masuk Orang masuk Boy, bro, bro, boy. Satu sesengah puluh tahun Kita g e n e r a s i tenang aja w a h ya d a gus tuh, Jadi gitu Butuh keberanian sebuah generasi Untuk menentukan dirinya sendiri Untuk menemukan、uh, Normanya, nilainya Caranya sendiri Membangun pasarnya sendiri di depan pasar yang ada ya. Dan ketika Dengan konsep itu saya melihat U19 Adalah representasi dari konsep itu、uh, パラテニア、マンチャリ、サンディリ、アバ、カプロソク、プロソク、マンチャリ、サンベティタ、ポニア、トゥウィティ、アバシネ、マチェ、ヨトサンセプラーグ、アバナ、a ンチャリ、トゥン、ティオラ、サンディリ、トゥン、チャラ、ヨン、サンアット、コンチアプリ、タニアタ、セルニア、セチアウィニー、サンアット、モンバンガーカン、 私たちは、私たちのことを知っているのは、私たちのことを知っているのは、私たちのことを知っているのは、私たちのことを知っているのは、私たちのことを知っているのは、私たちのことを a っているのは、私たちのことを知っているのは、私たちのことを知ってい a のは、私たちのことを知っているのは、私たちのことを知っているのは、私たちのことを知っているのは、私たちのことを知っているのは、私たちのことを知っている。私たちのことを知っ Tim U19, Pak Indra Safri dan staffnya, terus ngobrol-ngobrol. Di obrolan -obrol itu ya saya ceritakan, saya juga s e n e n g nih dengan semangat ini. Boleh n gak g kita dukung ini? Kita dukung karena saya k u i s o ngambil a g u orangnya sobal-balan. Apa s e n i s n y a Ya aku ngambil lagu, lagunya berjudul Hati Garuda. Inilah langkah kami tak berhenti, menatap matahari, menaklukkan mimpi. Seperti batu karang yang berdiri, suara kami lantang seperti genderang perang. Yang membelah kebuntuan dan membawa kita menuju kekemenangan Salah satu lirik awalnya seperti itu Dan Pak Indra sangat setuju Pak Indra sangat senang dan waktu itu Ngomong boleh n gak g lagu ini kita jadiin anthem U19、oh, Kita dengan senang hati monggo silahkan Dengan senang hati monggo dipakai, distel di seterusnya Dan pada perkembangannya berikutnya ada rencana kita akan membuat itu menjadi lagu. lagu membuat itu menjual,、eh, mem rencana, eh, rencana selanjutnya membuat lagu itu dijual online dan menjadi RBT. Yang hasilnya hak LITO 100% diberikan U19. a n i masalah tersenau ini. <tuk> w e s rapain-bain. Indonesia aku ngresen gunung apa? Manfaatkan yang ora 99 persen, 100 persen haknya itu kabe, gabrus kayak gini. Karena kita biasanya mendukung dengan itu, dan kita merasa semua orang berhak mendukung. s a n g paling gampang s a y a k i n i yo, n a i mendukung dengan teriakan doa paling ora i s a n d w n l o a d rbt ini kono hasil ingu u19. Entah nanti digunakan untuk apa, semoga menjadi kemajuan untuk u19. Arnu Ela Gunera. ウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミ d i ウミウミウミウミウミ di ウミウミ k ミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウミウウミウミウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウ